Air kerapa asli demi saya manjat sana setinggi itu tingginya sesuai dengan janji saya ya seratus ribu untuk anda oke oke terus habis ini jangan sampai ada yang minum kecuali saya <tuk> <tuk> <tuk> tadi kalau dua itu seratus ribu ya om ya oh kalau dua yang satunya nggak mudah-mudahan nggak salah topeng ya こんばんは<が> kam pilih yang saudara saudaraku Bagaimana? Masih mau dilanjut? Jamie, ke?